Assalamualaikum sedara lun berita siang edisi hari ini Sabtu 2 September 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Fea Artega Seorang PNS kota Tegal membuat pengakuan mengejutkan Stres dan mengamuk kerbau yang hendak dikurban terpaksa ditembak mati Kesalahan transfer seorang mahasiswi berfoya-foya dengan dana pendidikan 14 miliar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 Sejumlah pegawai negeri sipil atau PNS merasakan ketidakadilan selama kepemimpinan Walikota Tegal non aktif Siti Masita Suparno. Ada PNS yang dinonjobkan, pangkatnya diturunkan bahkan tidak menerima gaji. Kairul Huda seorang PNS mengaku dinonjobkan karena tak patuh terhadap aturan pimpinan. Tribunnews.com lansir. Saat baru menjabat Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, ia pernah didatangi Amir Mirza Huta Galung. Bersama Siti Masyitah, Mirza terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap. Menurutnya, Mirza merupakan orang yang harus ditaati seperti perkataan wali kota. Saat itu Mirza berpesan kepada dirinya, jangan lupa ya. Perkataan tersebut merupakan isyarat alias kode keras bagi Huda agar memberi setoran sebagai imbal jasa atas pengangkatannya sebagai kepala dinas. Namun saat itu, Khairul Huida tidak memberikan uang tersebut karena kelupaan. Tak lama kemudian jabatan yang disandangnya itu diturunkan padahal saat itu Huda mampu melampaui target pendapatan asli daerah yang dibebankan kepadanya. Dia kemudian beberapa kali dimutasi bahkan sempat menjadi staf pemerintah kecamatan. Puncaknya walikota memberhentikan Khairul Huda sebagai PNS beberapa bulan lalu. Pemberhentian itu hanya menggunakan surat keputusan dari walikota Tegal bukan dari Badan Kepegawaian Nasional. Kedaraun petugas reskrim Polsek Pondok Gede terpaksa menembak mati seekor kerbau kurban karena mengamuk saat diantar ke tempat penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha Jumat kemarin. Kerbau tersebut terpaksa dilumpuhkan karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga. Tribunews.com lansir. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Heru Henrianto Bahtiar mengatakan insiden kerbau mengamuk ini terjadi di rumah Andista di perumahan Jati Bening II, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat itu kerbau baru saja tiba di halaman musala AT-TIN untuk disembelih. Diduga stres, mendadak kerbau tersebut mengamuk. Bahkan kerbau itu berhasil melepas ikatannya di dalam mobil pikap dan berlari masuk ke halaman rumah Andista. Lalu panitia kurban melapor ke Mapolsek Pondok Gede dan sejumlah personil bergegas ke lokasi untuk mengeceknya. Setibanya di sana polisi langsung melumpuhkan kerbau tersebut dengan menembak tiga kali. Petugas menembak kerbau seberat 4,5 kuintal itu setelah mendapat izin dari pemilik kerbau, termasuk panitia kurban. Selanjutnya, bangkai kerbau itu dibawa ke Mapolsek Pondok Gede untuk kepentingan lebih lanjut. Shidaron, seorang mahasiswi di Afrika Selatan, berfoya-foya dengan membeli pakaian, HP baru, dan menggelar pesta. Setelah menerima dana 14 jutaan atau sekitar 14 miliar rupiah, Namun kemudian dia terpaksa menghentikan kemewahan itu setelah diketahui telah terjadi kesalahan pengiriman dana ke rekeningnya. Kompas.com lansir. Perusahaan yang menyalurkan pinjaman pendidikan untuk para mahasiswa mengirim 14 juta RAN, padahal mestinya hanya 1.400 RAN atau 1,4 juta rupiah setiap bulannya. Jumlah itu sesuai dengan jumlah yang harus diterima mahasiswi muda tersebut bicara Universitas Walter Sisulu, Yonela Tungkwayo, mengatakan kesalahan baru diketahui setelah seorang mahasiswa lain melaporkan ke pihak universitas. Mahasiswi yang berfoya-foya itu sudah sempat menghabiskan uang 800 ribuan atau lebih dari 800 juta rupiah. Sementara sisa uang sudah ditarik kembali dari rekeningnya, dan mahasiswa yang identitasnya dirahasiakan itu harus mengembalikan uang yang sudah digunakannya. Kesalahan pengiriman dan aksi foya-foya si Masisu ini masih menjadi perbincangan hangat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudaraun anggota generasi muda Partai Golkar, Almanzo Bonara mendesak komisi pemberantasan korupsi segera menahan ketua umum Partai Golkar Setianto Wantu. Menurutnya kondisi tersebut tidak lazim. Sebab Zetnov telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan EKTP pada 17 Juli lalu. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda penahanan. CNN Indonesia melansir, Menurut Almanzo, semua tersangka pada kasus yang sama sudah ditahan. Mulai dari Irman dan Sugiharto, Miriam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Namun yang menjadi keanehan kenapa Setia Novanto belum ditahan hingga sekarang. Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Zetnov untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi EKTP. Salah satunya berdasarkan investigasi majalah swasta yang menunjukkan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai ketua DPR itu. Melihat kondisi itu, Almanzo menilai ketua KPK Agus Raharjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi EKTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Zetnov jika berlama-lama justru akan merusak citra Partai Golkar karena terang-terangan melindungi koruptor. Syederalun dua orang dokter bertengkar dan saling menghina dengan kata-kata kasar ketika mereka sedang bersama-sama menangani sebuah operasi persalinan. Kejadian memalukan itu terjadi di rumah sakit Umaydah, negara bagian Rajasthan, India yang bocor ke publik setelah rekaman videonya viral di dunia maya. CNN Indonesia melansir. Manajemen rumah sakit Umaydah lalu menonaktifkan kedua dokter itu untuk sementara waktu. Rekaman kejadian tersebut membangkitkan kemarahan publik India. Selain itu muncul pula kabar burung yang menyebutkan bayi yang dilahirkan dalam operasi itu meninggal dunia. Namun dokter Ranjana Desai selaku inspektur rumah sakit Umaydah yang berlokasi di kota Jodhpur mengatakan ada salah informasi mengenai meninggalnya bayi yang dilahirkan saat itu. Menurutnya memang ada bayi yang meninggal, tapi bukan bayi yang dioperasi saat pertengkaran dokter itu terjadi ia menyebutkan di meja operasi lain dalam ruangan yang sama seorang perempuan lain melahirkan bayi yang meninggal dunia namun kejadian tersebut terpisah adapun dalam video tersebut terlihat kedua dokter saling memaki dalam bahasa hindi Sheda Raun bertempatan dengan hari pertama sekolah setelah libur musim panas usai pada Jumat kemarin banyak pihak di Jepang coba menyentuh hati anak-anak yang beresiko melakukan bunuh diri para selebriti, perpustakaan Dan kebun binatang Tokyo juga menawarkan bantuan pada anak-anak yang gugup saat menghadapi hari pertama sekolah. CNN Indonesia melansir, Kuni Yasuhiraiwa, perwakilan petinggi after school, yaitu organisasi non-profit yang membantu orang tua untuk meneteksi tanda-tanda depresi anak, mengatakan hari pertama sekolah juga disebut sebagai hari saat angka bunuh diri tertinggi di negara itu. Jepang merupakan negara yang sangat mementingkan kesuksesan akademis dan memiliki tingkat kasus bunuh diri tertinggi di antara negara G7 lainnya. Setiap tahun ada 20.000 lebih penduduk Jepang mengakhiri nyawanya sendiri. Menurut Kuniasu, setiap tahun ada 500 pemuda yang usianya di bawah 20 tahun melakukan bunuh diri. Rataan kasus bunuh diri ini melonjak 3 kali lipat pada 1 September tertinggi ketimbang hari-hari lainnya sepanjang tahun. Sedarun pebalap Respol Honda, Mark Marquez, membuat pendukung Valentino Rossi berang di media sosial. Penyebabnya Marquez mengunggah foto usai berlatih motocross. Tidak lama setelah The Doctor mengalami patah tulang akibat mengikuti balapan enduro. CNN Indonesia melansir. Lewat akun media sosial Twitter dan Instagram miliknya, Marquez mengunggah foto dirinya usai berlatih motocross di Katalonia. Jumat sore waktu setempat. Unggahan foto itu dianggap para pendukung Rossi sebagai bentuk sindiran kepada The Doctor. Para pendukung Rossi pun ramai-ramai mengecam Marquez melalui akun Twitter dan Instagram milik juara bertahan MotoGP tersebut. Banyak komentar pedas yang dialamatkan fans Rossi ke Marquez. Bahkan seseorang meminta pembalap Honda itu menghormati rekan seprofesinya. Rossi sendiri dijadwalkan harus istirahat total 30-40 hari setelah sukses menjalani operasi patah tulang fibula dan tibia di Rumah Sakit Azienda Ospedalero Runiti Ancona. Kemungkinan besar, The Doctor absen di dua seri MotoGP, yakni GP San Marino dan GP Aragon. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 2 September 2017.